وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإنه أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة Ikhwani Fidin, Assalamualaikum Allah, saudara-saudaraku yang dimulakan Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah di malam yang cerah ini, malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali. Ya, yang biasanya kita bertemu di malam Rabu. Ya, besok malam, insyaAllah dengan pelajaran dulu Surah Al Qur'an Arabiah liqoirinatikinabihah. Kemudian dengan izin Allah dan dengan kemudahannya. Uh, kita menambah pelajaran yaitu dengan pelajaran sorof, ya. pelajaran uh, tasrif atau sorof, yang mana <tuh> uh, pelajaran ini juga sebenarnya uh, penting sekali, uh, pelajaran yang apa namanya cukup penting, ya. karena kita sudah sering mendengar bukan bahwasanya ada istilah nahu ada sorof, dua-duanya ini adalah merupakan uh, inti uh, dasar dari uh, pelajaran bahasa Arab. Dan dua-duanya e, apa menuju ke satu titik ya ini agar mampu membaca kitab, mampu e, mendengarkan dengan e, apa namanya kalam-kalam Luqoh Arabi ya, dan juga mampu e, ber, berkata kata atau bercakap-cakap. Adapun pelajaran kita dulu Sulukoh Arabiyah Ligorinatikinabiah yang biasa malam Rabu itu adalah sebenarnya walaupun tanpa terasa gitu ya itu adalah sebenarnya e, apa namanya merupakan pelajaran nahu, ya. hanya tidak langsung disebutkan kok idah, ko idah atau tidak disebutkan secara uh, dalil -dal, apa namanya rumus-rumus uh, apa namanya kalau rofaq begini kalau domah kalau nasof begini kalau kofat begini tidak, ya tetapi diberikan secara perlahan-lahan uh, materi-materinya itu dengan tersirat sehingga <tuh> uh, bagi toliber ilmi yani yang belajar itu uh, tidak terasa berat gitu memahaminya. Tapi juga e, di apa namanya dibarengkan dengan e, kemampuan berbicara, ya jadi apa namanya menyeluruh ada kalamnya, ada percakapannya, ada mendengarnya, ada berkata-kata, dan juga ada hukum-hukum di situ dengan sedikit-sedikit sedikit gitu ya tanpa langsung apa namanya rumus-rumus, e, ya. dan ada pun di malam ini Insya Allah ya ini kita akan mempelajari sorof apa sih bedanya antara nahu dengan sorov gitu ya antara nahu dengan sorov bedanya tentunya kalau nahu ya adalah mempelajari tentang e, apa namanya kaidah kaidah ya yang dengan kaidah itu e, bisa mengetahui tugas e, setiap e, kata dalam kalimat artinya nahu ini adalah mempelajari tentang secara ringkasnya adalah e, hukum akhir satu kata <tuh> itu nahu jadi nahu itu sorotanya menyoroti tentang e, keadaan di akhir kata. Apakah u, apakah e, a, apakah i, apakah sukun. Apakah apa namanya domah, apakah fathah, apakah kasroh, apakah sukun itu nahu Ini yani merapihkan. Merapihkan e, apa namanya tata bahasa atau merapihkan bahasa e, dari e, seorang penuntut ilmu. Adapun kalau sorof dia mempelajari asal kata kalau sharaf itu mempelajari tentang asal muasal kata. Jadi kata satu kata itu bisa e, berkembang menjadi banyak sekali. Ya, jadi memiliki rumpun, memiliki anak yang sangat banyak. Jadi dia memproduksi kata. Kalau sharaf itu adalah e, mempelajari perubahan-perubahannya, perubahan-perubahan. Asalnya satu. Asalnya satu kata, tapi dari kata ini bisa menjadi ratusan bahkan ribuan kata. Jadi dia memproduksi tugasnya. Jadi dikatakan bahwa shorof itu induk, induk daripada bahasa Arab. Karena dari kata ini yang satu itu bisa menjadi sangat banyak perubahannya, eh, apa kemungkinannya dan masih satu rumpun, masih satu rumpun. Dan tidak bisa kita mengetahui perubahan itu kecuali dengan harus di tasrif gitu. Tidak bisa kita apa menginginkan perubahan yang berbeda tanpa dengan shorof, harus dengan shorof, nah, harus dengan shorof. Hanya eh, tidak peduli apakah belakangnya o apakah belakangnya fathah apakah belakangnya Kasroh atau atau kasukun dia tidak peduli masalah itu yang penting kata ini bisa banyak sekali perubahannya nanti antum akan bisa rasakan bahwasanya dalam sharf itu betul-betul dia apa namanya induk dari atau mempelajari asal-muasal kata sehingga sangat banyak sehingga menjadi sangat banyak kata-katanya baik secara singkat demikian ya jadi kalau misalkan Um, seseorang atau dari kita baru mencukupkan belajar dulu sulugoh misalkan gitu ya ya tidak apa-apa ujung-ujungnya juga nanti akan sama kesana akan sama menuju satu titik bisa memahami bahasa arab tapi mungkin kalau yang belajar sorop ya yang belajar sorop ada nilai lebih gitu ada nilai lebih ya ada nilai lebih dia mampu uh, me, apa me, apa namanya uh, menerawang bahasanya oh ya seperti itu jadi ada nilai lebih Ya, walaupun nanti eh, Nahu dari atau dulu gue dari pihak dari sisi sini, kemudian soraf dari sisi yang lain menuju satu titik. Ya, tetapi kalau yang bisa mempelajari dua-duanya itu nanti akan eh, apa namanya menambah pemahaman, menambah eh, pengetahuan. Seperti seperti itu ya. Eh, kitab yang akan kita pelajari eh, pelajaran soraf atau pelajaran tasrif adalah dari satu kitab yang berjudul Al Kafi -ka fi Al Misorfi. Al kafi ini artinya yang mencukupi kecukupan atau atau yang mencukupi dalam ilmu sorof. Mualifnya penulisnya adalah di sini tertulis al ustad a di situ ini orang apa namanya singkatan ya karena beliau ini adalah dari eh, apa dari daerah Sunda dari daerah Parahiyangan kota Garut eh, pastinya atau tepatnya yang ini, dikata, eh, yang ini Ak ah, di sini lah uh, Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi, ya gitu ya, dari Pesantren Persatuan Islam Garut. Sebenarnya uh, pelajar atau uh, sumber atau buku-buku uh, yang uh, mempelajari Sorof banyak, ya banyak di antaranya ada uh, Alamsilah atas Rivia, ada juga ada uh, apa namanya dari buku-buku yang lain. Hanya kita cari yang singkat, yang apa namanya yang praktis ya dan juga eh, apa namanya eh, cara yang baru ya karena eh, supaya tidak jelimet gitu kan kalau pelajari yang misalkan tebal-tebal mungkin kesannya kan nanti udah kapan selesainya gitu ya buku ini saja sebenarnya itu ada tiga ada rangkaian ada tiga jilid ya jilid satu jilid dua jilid tiga nah jilid satu ya dibikin eh, tipis ya supaya kesannya mudah kesannya sebentar dan kesannya tidak beban Tidak uh, Wegah dulu gitu ya Kalau bahasa kita sudah kayak Berat gitu ya Tapi dibikin yang uh, Praktis nah, Kemudian Nanti di jelit-jelit yang berikutnya Akan meningkat anu, Apa namanya Pembahasannya Ikhwanifidin Rahimani Warahimakumullah Kita akan buka Di halaman pertama uh, Apa sih Sorof gitu ya Atau ilmu tasrif itu apa uh, Ilmu tasrif uh, Tasrif ya secara bahasa ya tasrif atau sorof gitu ya sorof atau tasrif istilahnya sorof atau tasrif ya ini ada isti ada intinya tasrif uh, secara bahasa <coughs> adalah taghir at taghir ya Tasrif atau sorof secara bahasa adalah at-taghir. Taghir maksudnya adalah merubah. Jadi dari kata sorofnya sendiri, ya, dari istilah tasrif atau sorofnya sendiri berarti dia uh, tugasnya merubah. Tugasnya mengganti-ganti, gitu ya, mengganti-ganti uh, kata satu dengan kata yang lainnya itu jadi berbeda-beda. Jadi uh, ber, apa, beragam kata. Secara istilahan, secara uh, istilah Uh, disiplin ilmu sharafnya sendiri adalah tahwilul asli wahidi ila amsalatin mukhtalifa, mukhtalifatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la illa biha ya. Kita catat. Secara istilahan kalau secara lugu tadi apa? eh uh, at-taghyir ya heeh at-taghyir. At-taghyir. At At ini secara bahasanya, ini perubahan. Perubahan. Adapun pun secara istilahan, secara disiplin ilmunya adalah tahwil Tahwilul asli Tahwilul asli wahidi Tahwilul asli wahidi <coughs> Ila Amsilatin <coughs> Ila amsilatin muhtalifatin ila amthilatin mukhtalifatin lima 'ainin maqsudatin la tahsulu illa biha Itu secara istilah Dihafalkan boleh, ya tidak juga tidak apa-apa. Yang penting faham. Tahwilul asril wahid. Secara bahasa adalah. Merubah, mengubah. ya Asal yang kesatu. Atau asal yang pertama. Ya, sumber asalnya. Mengubah dari asal yang pertama. ya Dirubah. Kepada apa? Kepada amsilatin muhtalifatin. Kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Lima anin maksudatin dalam rangka untuk tujuan makna-makna yang di, dikehendaki. Ya, dikehendaki mengubah asal yang pertama, pokok yang pertama sumber asalnya kepada contoh-contoh yang berbeda-beda <tuh> Lima anin maksudatin untuk ya, dalam rangka eh, mencapai makna yang dituju. Arti ya maknanya tu arti arti arti yang dituju. La tahsulu illa biha yang tidak bisa dicapai makna makna yang dituju itu kecuali dengan harus dirubah, harus ditahwil, harus ditahwil, harus dirubah. Jadi kalau tidak bisa dirubah maka tidak bisa ya namanya bukan soraf namanya, namanya bukan soraf. Nanya soraf itu ya begitu. Jadi dia apa namanya merubah asal yang pertama kepada contoh-contoh yang berbeda-beda itu e, sorof jadi tahwilul asliwa wahidi ila silatin muhtali fatin limaanin maksudatin latah sulu illa biha itu adalah definisi sorof yang sesungguhnya jadi semakin jelas tugas sorof itu adalah e, merinci menjabarkan me apa mengembangkan yang satu kata menjadi e, apa namanya kata-kata yang sangat banyak Para ulama dulu e, berbeda pendapat. Kalau ulama-ulama Basroh itu berpendapat bahwa asal kata itu adalah dari masdar. Nanti akan di, di, apa, disampaikan masdar. Masdar itu adalah kata benda. Mereka berpendapat asal kata itu dari masdar, dari masdar kata benda, ya. Karena nanti dalam tasrif itu ada istilah masdar. Masdar sendiri artinya kata benda. Masdar tuh artinya sumber, sumber atau e, apa namanya e, ya sumbernya. Kemudian kalau ulama-ulama yang lain, ini ulama-ulama dari Kufah, pada pendapat bahwa asal kata itu dari fi'ilmadi. Asal kata itu dari fi'ilmadi. Duktinya adalah kalau misalkan ditasrif dari fa'ala, yafalu, fa'lan, terus seperti itu, itu dari asalnya dari fa'ala, dari fi'ilmadi. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwasannya, apa, namanya, yang namanya tasrif itu dari fi'ilmadi. Dari fi'ilmadi nanti kita akan pelajari. Terus sampai menjadi 14-14. Uh, wazan atau 14 apa namanya pola gitu ya, 14 pola. 14 wazan, 14 timbangan. Contoh di situ ya. kata ba, uh, apa bisa berubah-ubah suaranya atau bisa berubah-ubah bunyinya. Ya, menjadi kataba yaktubu uktub katibun maktubun maktabun. Itu satu kata, ya. Di sini contohnya cuma berapa? 1 2 3 4 5 ya padahal bukan segitu itu segedar contoh. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kataba itu artinya telah menulis. Ya, kataba artinya telah menulis. Bagaimana kalau artinya sedang menulis? Ya, maka berubah menjadi yaqtubu. Bagaimana kalau uh, kita menginginkan uh, tujuan yang kita inginkan yang, yang kita inginkan adalah bagaimana kalau artinya tulislah? Maka berubah lagi bunyinya dengan wazan yang berbeda dengan timbangan yang berbeda yaitu uktub. Ya nanti dalam shorof nanti kita akan akan akrab dengan istilah wazan. Wazan ya. Wazan buke, bukan pakai gym ya, bukan wajan, wazan ya. Kalau gym ya alat penggorengan nih ya. Tapi kalau wazan itu al-waznu gitu ya dari za itu artinya timbangan. Artinya tim uh, timbangan atau patokan. Ini nanti akan sering kita dengar Istilah-istilah ini, wazan ya. ya Ada wazan Namanya e, apa namanya Timbangan atau patokan Kemudian Istilah-istilah, e, coba ditasrif Istilah-istilah seperti hmm. ditasrif nah, Ditasrif, itu istilah-istilah Nanti akan familiar, akan sering Kita dengar Akan sering kita dengar istilah-istilah tadi e, Wazan, waznun ya, Atau ditasrif, coba ditasrif Nah ini juga Sama seperti itu, kata bayak tubuh uktub Kemudian katibun artinya berbeda lagi ketika ditasrif dirubah menjadi kata katibun Ya ini seorang yang menulis Maktubun beda lagi artinya Yang ditulis Maktabun artinya tempat menulis Ya ini meja, Bermana meja Contoh lagi nasoro ya Nasoro artinya telah menolong Nasoro artinya telah menolong Ya ya suru unsur nasirun mansurun mansarun nanti akan lebih apa namanya lebih jelas lagi kalau sudah masuk pada babnya ini sekedar contoh dulu ya gitu. Di dalam ilmu tasrif maka fasal-fasal atau apa namanya faktor-faktor mendasar yang harus dikuasai itu kita masuk pada bab atau fasal yang baru yakni ad-dhomir. Jadi nanti Uh, ketika mempelajari apa namanya uh, Kayak tadi di insakat dulu itu dari perkara yang kecil ya. Hadza qolamun gitu. Kemudian dalam sharaf itu kita harus pelajari dulu ininya, uh, pembangunan-pembangunnya atau fondasi-fondasinya atau uh, apa namanya dasar-dasar ya. dasar-dasar uh, yang uh, akan mendukung dari pelajaran sharaf. Yang pertama adalah ad-dhomir. Apa artinya ad domir Dhomir itu kalau bahasa Indonesia artinya kata ganti. Ad-dhomir itu artinya kata kata ganti, adomir itu juga sangat penting, ini harus hafal ini harus hafal, karena kalau gak hafal atau lupa, repot nanti ya, karena ini akan dipakai terus, ya, kalau sudah masuk pada ilmu shorof ini yang namanya domir itu sudah harus mendarah daging kalau misalkan lupa satu ya lupa dua, lupa tiga, wah sudah celaka, sudah celaka dua belas kata orangnya repot nanti, ya, jadi harus ku kuasai betul, apa namanya uh, urutan-urutannya Baik, domir itu apa? Atau kata ganti itu apa? Ad-domiru huwa manaba'an zohirin Domir itu sesungguhnya adalah Apa yang mengganti dari yang zohir Contohnya gini, misalkan Yang zohir itu Kalau isim kan ada kata benda ya Kata benda itu kan ada dua Dibagi Isim itu ada dua Isim, kata benda ya Dari satu sisi, dia terbagi menjadi dua Ada yang zohir ada yang domir, nah, domir gitu ya. Zohirun ada yang domir. Kalau zohir artinya dia kelihatan gitu. Zohir itu artinya kelihatan atau nampak gitu zohir. Ya berwujud ada wujudnya. Kalau yang domir itu e, kata ganti. Kata ganti. Misalkan kalau isimnya itu yang zohir, contohnya misalnya Muhammadun misalnya. E, Muhammadin atau misalnya apa namanya uh, auladun aulad anak-anak laki-laki yang banyak kalau kata ganti ya ya contohnya adalah huwa bua artinya dia dia satu orang laki-laki kalau kata ganti yang lain misalnya hum mereka mereka yang banyak mereka laki-laki tiga orang lebih hum nah, ini contoh-contoh jadi kalau yang namanya domir itu mengganti yang zohir seperti Muhammad Muhammadun maka e, domirnya apa ya dia orangnya nggak ada menggantikan Muhammad orangnya tidak ada maka adalah digunakanlah domir manaba an zohir. apa apa yang menggantikan dari yang zohir zohirnya nggak ada ya gantinya dia orangnya nggak ada awlad anak anak laki laki ya diganti dengan e, karena tidak ada atau menggantikan kata awlat. Yaitu hum mereka. Nah, ini contohnya gitu Jadi domir itu menggantikan yang zohir. Zohirnya sudah eh, goib. Atau tidak ada. Maka pakai kata ganti. Waya dulu ala mutakallimin. Aumukhatobin. Aumukhatobin. Kata ganti itu menunjukkan atas. Mutakallim ada tiga. Domir itu ada tiga. Ada yang mutakallim. Wahyu dulu alamutakalim menunjukkan atas yang berbicara, mutakalim itu yang berbicara. Gomir, ini ada tiga dibagi, ya. Ini ada tiga macam. Ada yang mutakalim, ada yang muqotok, ada yang goim. Mutakalim, mutakalim, mutakalimun. Muhtobun, Lo Kalau mutakalim artinya apa? Artinya yang berbicara, orang yang berbicara, orang yang berbicara, yang berbicara langsung. Jadi pihak ke satu, pihak ke Kalau muhtob artinya orang yang diajak berbicara. Pihak kedua, pihak kedua. Pihak ke satu, pihak kedua, ya kayak misalkan perjanjian akad gitu ya, jual beli ada pihak ke satu, pihak kedua kan gitu kan. Kalau goib artinya orang yang tidak hadir. Pihak ke satu, mutakelim pihak ke satu, muhotop pihak kedua. Kalau goib ini orang yang tidak hadir. Orang yang tidak ada di sini. Pihak ketiga namanya. Goib ini pihak ketiga. Jadi domir kata ganti itu ada pihak ke satu. Pihak pertama. ya, Pihak kedua. Dan pihak ketiga. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah ini ee, secara umum begitu. Nah e, nanti macam-macamnya sebentar lagi insyaallah. Nah kemudian <coughs> e, kata ganti yang mutakalim, muhatab atau ghaib ini e, contohnya di situ ya, contoh di sini. Eh waydulu ala mutakallim au muhatab au ghaibin contoh anak Anak itu artinya saya. Berarti pihak keberapa satu, ya, Pihak pertama Ini orang yang mutak kalim yang berbicara Anta Ini yani anda atau kamu Pihak keberapa kira-kira Pihak kedua Ini orangnya sedang diajak bicara Anda, engkau, kamu Lalu huwa, dia Berarti pihak keberapa Pihak ketiga Orangnya tidak ada Ya Hwa artinya dia Dia satu orang laki-laki Orangnya tidak ada Orangnya eh, di luar sana Ini pihak ketiga tidak Tidak hadir di tempat nah itu namanya uh, muhottab atau roib itu domir ya kemudian uh, nanti ini juga tidak hanya tiga ya tetapi ada empat belas nanti harus dihafalkan ada empat belas domir itu ada empat belas yang menggantikan dari yang zohir ya nanti lebih jelasnya di halaman berikutnya kemudian domir kata ganti itu ada dua macam ada yang munfasilun, ada yang mutasilun. Ini juga e, perlu dipahami e, sekali. Apa artinya munfasil? Munfasilun artinya yang es, terpisah, e, yang terpisah. Ya. Kalau ada yang terpisah, berarti ada yang bersambung. Jadi yang satunya namanya mutasilun bersambung. Ya, domir itu ada dua macam. Dari sisi e, bertisah atau bersambungnya, kalau yang pertama munfasilun dan yang kedua mutasilun. Munfasilun artinya terpisah dia. Kalau terpisah berarti berdiri sendiri, ya artinya dia e, tidak apa namanya tidak menempel, tidak menempel. Contohnya di situ, huwa hia ya, anta hum huna antum ana nahnu. Ya, situ. Ini e, ngacak apa namanya tidak tidak beraturan hanya contoh ini artinya dia terpisah huwa dia hiya, dia juga tapi untuk perempuan gitu ya sama-sama dia tapi untuk perempuan anta engkau atau kamu hum mereka ya. hunna mereka juga kalau hum mereka untuk laki-laki kalau hunna mereka untuk perempuan antum kalian kalian laki-laki banyak tiga orang ya. jadi dalam bahasa arab E, apa namanya jumlah orang itu di ini e, diperhatikan sekali kalau satu orang dua orang tiga orang itu namanya ganti-ganti beda-beda ya kalau kita di Indonesia kan sama aja ya kamu e, satu orang kalian ya minimalnya dua kalau tiga orang ya sama juga kalian tapi dalam bahasa Arab itu jumlah dua sama jumlah tiga itu berbeda ininya istilahnya ya jadi dalam bahasa Arab itu satu e, beda istilahnya dua juga beda tiga beda lagi ya, jadi satu dua tiga kemudian kalau anak saya saya kalau nahnu berarti kami ya, nahnu berarti kami ini yang namanya terpisah ada pun yang mutasil yang bersambung contohnya ya. Daftaruhu ruhu nah, di sini juga nanti akan dipelajari dalam durrusul qoh al arabi al kori nati itu di apa namanya pelajaran yang keberapa gitu nanti akan ketemu Daftaruhu Artinya buku tulisnya. Bahasa Indonesia juga ada ya, misalkan e, pulpennya, pulpennya ya, bukan pulpen dia gitu ya. E, yang lebih yang lebih apa namanya yang memenuhi syarat adalah pulpennya. Ya, pulpennya. Atau motornya misalnya gitu ya, atau rumahnya, nah sama. E, hanya dalam bahasa Arab itu sudah berubah. Eh namanya daftaruhu, buku tulisnya. Hu di sini adalah perubahan dari dhamir apa? dhamir hua. Nah, nanti ada ini, ada perubahannya. Kalau hua jadi hu. Dastaruka, ya. Buku tulis Anda, buku tulismu, kan gitu ya. Dastaruka ini buku tulismu. Ini ka di sini merupakan perubahan dari dhamir apa? dhamir anta. Dhamir anta. Bukan dalam bahasa Arab dastaru anta gitu ya, bukan, tapi dastaruka. Nah, nanti akan E, akan kita juga sampai di sana insyaallah. Kemudian daftari, yani buku tulis saya, bukan daftaru Anna, tapi daftari daftari buku tulis saya, e, buku tulisku kan gitu ya. Nah ini namanya domir domir mutasil, sama-sama artinya saya, tapi tidak pakai anak, tapi pakainya ya di sini. E -e. Contohnya lagi baituhu rumahnya, baituka rumahmu, baiti rumah saya. Dan ini pun uh, sebagai contoh ya, Sebagai contoh, sebenarnya Patokannya 14, kalau dalam Apa namanya, bahasa Arab, domir itu ada 14 Nanti Ada 14 Kata ganti, ya. ini juga harus hafal Ini merupakan uh, Yang harus melekat terus, karena Ketika sudah masuk ke dalam sorof Ini 14 ini 14 kata ganti ini harus Harus hafal betul Harus, apa namanya uh, Mendarah daging Lalu kita buhu Buku tulis uh, kitabnya. Kita buka kitabmu, kita b, kitab saya. Ini namanya uh, pelajaran tentang domir. Ini kata kata ganti. <tuh> ya. Kemudian kita masuk uh, dijabarkan lagi, di lebih detail lagi tentang masalah domir di sini. Uh, dicontohkan atau diberikan Uh, Adomi ad adoma irul munfasilah. Yaitu domir domir yang terpisah. Domir domir yang terpisah. Ya. Uh, ada dua. Di sini dicontohkan ada dua macam atau disampaikan dua macam yang paling pentingnya. Jadi domir munfasil itu ada dua. Pertama domiru rofin sama domiru nasbin. Ya, domiru nasbin. Ya, uh, domair ad domair itu artinya domir-domir ya, jamak daripada domir jamak daripada domirun itu ad domair ini yani domir-domir almun fasilah yang terpisah ya, yang terpisah Di situ ada dua macam yang pertama domiru rofin sama domiru nasbin ya, domiru rofin dengan domiru nasbin nah yang atas, anak katakan itu ada 14 disinilah letaknya ini yang disebut dengan domiru rof'in. Ini domir yang secara rofa namanya. Domir yang eh, apa namanya? Yang marfu atau yang dalam keadaan normal. Dalam keadaan dia rofa dalam keadaan normal. Dalam keadaan eh, apa namanya? Tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah, tidak ada, tidak ada perubahan-perubahan. Eh, eh, ya. Disebut dengan domiru rof'in. Ya. Di sini harus dihafali. Harus dihafali kita baca ya. Huwa huma hum. <im> Wa huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah. Di sini harus dihafali nih. Harus bagi yang misalkan baru belajar sorof ya. Ini harus tahu arti-artinya. Nah, domir yang anak maksud harus hafal sekali yang merupakan apa namanya? E, perkara yang sangat mendasar inilah, domir ini ya. Jadi urutannya itu harus tahu ya, ada 14 domir. Yang pertama adalah huwa. Huwa ini yang pertama. Yang kedua adalah huma yang ketiga adalah hum, kemudian hia, lalu huma lagi, lalu hunna, ya, hunna, kemudian ini ada ada maksudnya ya di kelompok-kelompokan tiga tiga ini ada maksudnya, ya, tidak tidak sembarang gitu tapi ada ada maksudnya, kemudian anta, lalu AN antuma. Lalu an, antum antum lalu anti anti lalu antum lagi lalu antunna ya oh, ini dah harusnya jangan panjang panjang harusnya <laughs> apa namanya e, ke atas sedikit ana dan nahnu ya bisa anda lihat di bukunya lah ya sama ya di sini gelombang pertama hua itu namanya apa ghoib ya e, namanya ini apa namanya domir ghoib namanya ghoib artinya dia tidak hadir tidak kelihatan namanya ini ghoib ghoib e, ilmu zakar yang ghoib e, ilmu zakar untuk laki-laki ilmu zakar untuk yang laki-laki ghoibun ilmu zakar Artinya kalau huwa artinya apa? Dia. dia satu orang laki laki. Nah ini artinya dia satu orang. Gitu. Kalau huma mereka mereka dua orang jumlahnya laki laki. Kalau hum mereka juga tapi berapa orang? Tiga orang. Mereka tiga orang laki laki. Nah di sini nanti melihat satu dua tiga. Dalam bahasa Arab itu dipisahkan satu berapa, dua berapa, tiga berapa, itu istilahnya lain-lain. Dalam bahasa Indonesia kalau dua sama tiga itu sudah ada katakan mereka. Kalau bahasa Arab itu dipisah, ada istilahnya beda. Wa huma hum, gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah ini tiga ini, dia namanya bukan goib, ya. sama sih tapi maksudnya adalah namanya goibah, gitu ya, goibah. Kenapa? Karena untuk perempuan lelumu anas. Lil mu'annas, untuk perempuan nah, Kalau dalam bahasa Indonesia Dia, ya laki-laki ya -laki perempuan ya Dia juga, tapi dalam bahasa Arab Beda, kalau di laki-laki huwa Kalau untuk perempuan, hiya Hiya sama artinya dia juga Satu orang, tapi perem. Perempuan Perempuan Huma sama juga ya Walaupun namanya sama, Huma ya Tergantung nanti Maksudnya kemana, gitu ya Nanti bisa kelihatan dari kata kerjanya atau kata bendanya itu yang yang sesuai untuk laki-laki atau perempuan. Sama mereka juga dua orang tapi untuk per perempuan. Istilahnya sama tetapi kandungannya beda gitu ya. Muatannya beda. Kalau huna sama mereka juga tapi tiga orang. Perempuan. Ini nanti akan sangat berkaitan ya anu apa namanya? pada kata benda sama kata kerja itu akan akan beriringan terus. Dan kemampuan kita tuh tidak hanya apa namanya ketika nanti ditasrib itu misalkan berurutan, kadang ngacak. Kadang ngacak, kadang loncat-loncat. Nah, itu ketika loncat-loncat itu harus harus itu sudah harus siap gitu. Kadang-kadang dia ngacak-ngacak. Kadang cuma satu ketika ada itu bagaimana kalau di sini? Bagaimana kalau di sini? Kadang-kadang kan tidak mesti urutan, tapi suka loncat-loncat itu yang jadi masalah. Ya, itu. Jadi ini nanti akan uh, beriringan terus ketika kita mentasrif kata benda atau mentasrif kata kata kerja. Kemudian di kelompok yang ketiga berikutnya adalah anta sampai antum. Ini namanya apa? Mukho, mukhoto. Berarti orang keberapa, pihak keberapa? Pihak kedua. Oh ini pihak ketiga. Pihak ketiga ada dua macam. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau pihak kedua juga ada dua macam. Nanti ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau di sini namanya mufathabah. Mufathabtun. kalau oh, ini untuk muzakar lil muzakar Ini lil muann, lil muannas. Sama dengan di atas. Anta artinya kamu ya, kamu. Satu orang laki-laki. Anda atau kamu. Antuma bukan kamu tapi sudah dikatakan kalian kalian dua orang laki-laki itu antuma antum kalian tiga orang laki laki kadang-kadang kan kita satu orang aja kok antum gimana kabar antum itu maksudnya untuk e, menghormati sebenarnya bukan orangnya banyak tapi sebenarnya ihtiram sebagai mengagungkan kalau kalau misalkan gimana kabar anta gitu ya Kayaknya itu eh, apa namanya eh, apa eh, ini gitu ya sederhana atau biasa lah tapi kalau gimana kabar antum gitu ya itu menunjukkan sebenarnya istirahom mengagungkan kafahalukum kafahaluka sama aja itu maksudnya adalah eh, walaupun maksudnya tiga orang tapi bukan itu ya walaupun orangnya satu jadi ini kita nah, harus diha dihafalkan atau dipahami betul eh, makna maknanya Walaupun cuman katanya hua tapi ter terjemahannya panjang pisan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Artinya kalau sudah sama-sama paham sih misalkan hua dia ngerti ya yang diajak bicara atau yang sedang kita bahas ini, oh maksudnya itu. Tapi kalau misalkan belum tahu kan repot, ya. Dia, oh jangan-jangan nanti larinya ke perempuan kan gitu ya. Oh jangan-jangan dia apa namanya e, jumlahnya ternyata dua misalnya. Kalau dari awal kan berarti sudah di, di, set, di setting gitu ya sudah di setting dipahamkan oh ya e, kalau maksudnya dia atau huwa oh Maksudnya ya itu laki-laki dan jumlahnya satu orang kan gitu kemudian di sini yang e, kelompok yang keempat anti artinya juga sama kamu satu orang barom buang antuma sama-sama antuma sama-sama antuma bunyinya ya walaupun sama bunyinya beda wujudnya di sini juga kalian dua orang perempuan. Antunna kalian. Berapa orang? Tiga orang perempuan. Nah, ini namanya uh, kelompok yang mukhatabah, yang diajak bicara pihak kedua untuk perempuan. kelompoknya. Terakhir, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ya, 13 14. 14 domir itu harus berkuasai harus dikuasai. Kalau yang terakhir itu namanya apa mutakalim, ya bisa mutakalim bisa juga mutakalima. Apa bedanya mutakalima? Ya karena yang ngomongnya perempuan kan bisa saya itu kan bisa laki-laki bisa perempuan mutakal mutakalimun atau mutakalima gitu ya mutakalima. Ya, ini pihak ke satu mutakalimatun. Bisa mutakalim, bisa mutakalimah. Ya ini bisa lil mutakar, bisa juga lil mu anas. Pihak kesatu, yaitu domirnya cuma dua. Yang pertama ana, artinya apa? Saya. Saya berapa orang? Satu orang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah ini, jadi tergantung yang ngomongnya siapa gitu ya. Kalau kalau perempuan, masa e, istilahnya yang lain tidak. Istilahnya sama. Ana juga kalau perempuan. Kalau nahnu kami. Nah, no kami berapa orang? Minimal sudah dua, dua sampai tak terbatas, gitu ya. Dua dan seterusnya. Ini juga sama sebenarnya. Tiga orang laki-laki ini e, tiga ke atas, gitu ya. Lambangnya gini, kurang lebih ya. Nah, tiga ke atas, tiga ke atas sampai tak terbatas. Jadi jumlahnya sampai tak terbatas. Kami dua orang, e, dua orang atau lebih, gitu ya. Laki-laki e, atau Barang Juan. Baik. <tuh> apa namanya? Sampai di sini mudah-mudahan <tuh> maksudnya <tuh> dari bahasa dari batas domir <tuh> karena pelajaran survei itu uh, faktor yang mendukung skalanya itu adalah domir ini pondasi sekali. Coba latihan sedikit ya, latihan sedikit. Lompat-lompat ya. Uh, misalnya apa artinya Uh, kalian tiga orang laki-laki nah, kalian ah uh, kalian tiga orang laki-laki Apa nama basarapnya iya bagus oh. antum salahkan uh, kalian dua orang perempuan basarapnya apa antum, huh? antum. Uh, antuma. iya antuma jangan gua tak ganti <laughs> <laughs> <laughs> yeah, dari antun ses antuma antum <laughs> Antum mak perhatikan ya. Mm -hmm. Kalau misalkan mereka e, dua orang perempuan, apa bahasa Arabnya? Iya, bagus. Antum ahi, misalkan kamu satu orang perempuan. Iya. Salah. Kamu. Mm -hmm. Salah juga. <laughs> <laughs> iya. E, apa? Tinggal lihat aja di sini. Ini jawabannya dari papan tulis. <laughs> Tinggal lihat aja. Kamu satu orang perempuan, bahasa Arabnya apa? salah juga <laughs> kalau dia artinya dia uh -uh. kalau dia itu dia kalau ini kamu enaknya urutan aja ya <laughs> kalau urutan sih emang enak ya dari atas startip tapi masalahnya ketika nanti praktek ya bahasa arab itu tidak urutan kadang nyebutkannya loncat loncat gitu ya apalagi kalau sudah e, bahasa kitab itu e, apa rumit kalau masih awal sih nggak apa apa deh e, apa namanya masih apa namanya kita mendasar Maka baiknya urutan. Tapi, anak ganti soalnya ya. Eh, kalau eh, bahasa kalau bahasa nasinya dia satu orang laki-laki bahasa arabnya apa? Ia dua ah, iya, buah, betul. Eh, kalau misalkan mereka dua orang laki-laki bahasa arabnya? Mereka dua orang laki-laki. Ia huma. Ia. Kalau uh, apa mereka tiga orang laki-laki atau lebih bahasa arabnya apa mereka, uh -uh. mereka. iya <laughs> iya um. jadi jadi memang kalau kita menerjemahkan ini perlu diperhatikan ininya iya kalau dia maksudnya oh jadi uh, apa nyambungnya tuh uh, orangnya ada eh apa goib ya tidak hadir atau muhhotob atau mutakalim gitu Uh, dia mereka mereka kalian kalian ka, uh, kamu kalian kalian gitu kemudian saya kami udah itu ya jadi goib muhatab mutakalim goib muhatab mutakalim atau mutakalim muhatab goib gitu aja jadi di apa uh, cak-caknya seperti itu antum lagi misalkan dia satu orang perempuan bahasa arabnya apa iya, iya bagus bapak uh, kalau mereka dua orang perempuan bahasa arabnya Sumpah. iya bagus kalau mereka, eh, tiga orang perempuan atau lebih, bahasa Arabnya? <tuk>, <aja>? Sini. <serves> no. Kembali lagi, mereka, tiga orang perempuan atau lebih, bahasa Arabnya? Mereka. <tuk> <hitations> Salah. Mereka, tiga orang perempuan atau lebih, bahasa Arabnya? Saya jadi <tuk> disini. <dan nutrient> Hunna. <thatuh> iya, Hunna. <laughs> Ikan tuna kalau antuna sih. Terus belakangnya ahi. Eh, kamu satu orang laki-laki bahasa Anta. Kalian dua orang laki-laki bahasa Iya. Ya. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih bahasa Antum. Kamu satu orang perempuan bahasa Anti. Iya. Nah, berarti enggak gampang soal ya. Uh, Bapak satu kali itu udah bisa, udah pinter <laughs> <tid> kalian, dua Mas, <tid> kalian dua orang perempuan, Mas Harapnya? Bapak. kalian dua orang perempuan, Mas Harapnya? Iya. Kalian tiga orang perempuan atau lebih, Mas Harapnya? Sampur. Iya. Saya atau ya, saya perempuan, Mas Harapnya? Iya. <hari> Jangan kalau saya harus laki-laki terus gitu ya karena saya kadang-kadang bisa juga perempuan. Iya. <hari> <hari> Jangan e, Kalau misalkan ane itu Di namanya bahasa daerah itu ya ANT atau ya itu Namanya sudah e, Mengandung bahasa Betawi Baik Sekarang bahasa Arabnya Di Acak misalkan ya e, Nahnu bahasa Arabnya Bahasa indonesianya nya apa? Ah. Ah, bagus Kalau misalnya Apa namanya hunna bahasa indonesianya? Mereka Dua tiga orang Perempuan lebih Iya yeah mereka 3 orang, perempuan atau lebih. Kalau huma bahasa Indonesianya apa? Huma, mereka 2 orang laki-laki. Atau, atau? Kan ada 2. Kalau ditanya huma bahasa Indonesianya apa? Jawabnya ada 2 di sini. Ini sama ini. Oh, dua mereka 2 orang laki-laki atau, atau perempuan. Nah, gitu ya. Antuma bahasa Indonesianya apa? Mereka 2 orang laki-laki perempuan. -laki atau atau dua orang lagi lagi ah gitu jadi kalau nanti dalam dalam apa kata kerja itu nanti akan sering ada pertanyaan uh, yang kandungannya dua jadi bisa dijawab ini atau ini kemudian ini yang antumah atau ini gitu ya ada dua kemungkinan karena dua kemungkinan kalau tidak dirinci gitu ya ah gitu baik ini harus hafal sekali e, apa namanya e, sorot yang apa namanya Domir ya Domir yang uh, Merupakan dasar-dasar dari Sorof Coba uh, tanpa lihat buku uh, hafal gak kira-kira Dari yang ini Yang tadi disampaikan uh, Tanpa lihat papan tulis juga Misalnya Lihat ke Ana uh, Coba di disebutkan Domir 14 itu Hua Huma Huna Jangan langsung Huna Hua Huma Huma Huma Iya. Heeh. Iya huma. Heeh. Iya huma. Ah, yahuma. Yahuma. Hunna. Iya hunna. Terus anta. Heeh. Anta antuna. Ah, jangan langsung antuna. Anta antuma dulu lah. Anta antuma. Dula. Antum Antum mm -mm. Terus an, Ant uh -uh. Antuna ah, antuma, antuma lagi anti, antum, an, anti, Antuma, antuma an, Antuna Antunna uh -huh. Lalu Ana, ana nahnu. nahnu Ya bagus Ana Nahnu ya, Ini harus dihafalin. Hua Huma Hum Hia Huma hunna, Anta Antum antum anti antuma antuna Ana nahnu ya kemudian uh, antum pak belakangnya ya coba disahkan jangan lihat buku sama jangan lihat apa tulis hafal belum tadi yang uh, disampaikan empat belas ya ya ya mm -hmm. ya asantah bagus InsyaAllah Ah. <laughs> ah, Alhamdulillah. Lancar ya. Ini uh, apa namanya? harus hafal. Sekali lagi satu orang lagi ya. Antum Pak uh, coba di apa namanya? dihafalkan. Ya, apa enggak yang tadi disampaikan. Walaupun ya basi inilah ya sekernanya -se dulu gitu ya. 14 ini. Coba Bapak. Wa huma mahum. Hum. hum dulu pak ya Hua, huma, hum, hum. Terus <laughs> Iya ya. Huma ha -ha. Huma lagi Lalu Hunna Hunna Iya ha, Terus Anta dari Anta, anta ha -ha. Lalu an. Antum Antum, Iya Terus yang untuk perempuan Antum Anti, antuna. antuma dulu, antuma, an, antuna. Iya, dua lagi, yang utakalim, saya. Kalau nahnu. Eh. nahnu kami, Ana, ana. nahnu, ya. Huahuma hum, hiyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu baik ya, tidak apa-apa karena masih awal, jadi tidak apa-apa harus e, dikenalkan karena kalau tidak dikasih tahu kapan lagi kan gitu ya, karena ini penting sekali e, apa berkaitan dengan e, apa namanya, fiil kata kerja, dan juga isim dan e, pelajaran-pelajaran bahasa arab yang lainnya lalu di sini ada fasal yang baru, <tuh> diantara contoh-contoh domir yang munfasilah domir yang e, berpisah yang ini terjadi pada domiru nasbin tapi khusus pada huruf iya ya. iya di situ iya ya, di situ eh, sekedar tahu saja ya sekedar tahu ya atau maksudnya di sini sebagai contoh biasanya yang namanya munfasilah itu tidak bersambung ya yang namanya munfasilah itu tidak bersambung eh, tidak menempel tetapi yang sebenarnya yang dikatakan munfasilah yang asli itu yang tadi ini ini yang namanya munfasilah ya. Jadi huwa humahum, iya humahuna, anta anti, anta antuma antuna, anti antuma antuna, ananahnu ini terpisah dia, terpisah. Ya munfasila. Adapun di sini, apa namanya? Sebagai contoh, kebetulan karena huruf ini emang tidak bisa bersambung, ya, tidak bersambung. Tetapi hurufnya sudah berubah sebenarnya. Misalkan kata iyahu Ya, Itu kan hu situ merupakan perubahan dari domir hua gitu ya nah, Kita hanya baca saja ya bersama-sama <tip> Iyahu Iyahuma Iyahum <tip> Iyahu Iyahuma Iyahum <tip> <Yeah. tip> Iyaha Iyahuma Iyahunna Iyaha Iyahuma Iyahunna Iyaka Iyakuma Iyakum <tip> Ya. Iya ki iya kuma iya kun. Iya ki iya kuma Iyana kunna. Iya ki iya kuma atau iya yang, yang yang ditasdid itu kan kita teringat pada firman Allah SWT dalam surat Al Fatihah. Iya nabudu wa iya ka nastain. Artinya kepadamu hanya kepadamu. Jadi di sini artinya kepada hanya kepada gitu ya. Eh, kepada, iyyahu kepadanya. Ya, hanya kepadanya. Iyyahuma hanya kepada mereka berdua. Iyahum hanya kepada mereka. Ya, itu artinya ya. Jadi tinggal diqiaskan saja. Kalau iya artinya eh, hanya kepada gitu ya. Tinggal kalau hu satu orang, iyyahu, iyyahuma, iyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki ia kuma, ia kuna, ia ya, nah, Di sini yang perlu anak sampaikan saja sementara ini, kalau misalkan hua, nanti dia eh, apa berubah gitu ya. Kalau munfasil seperti ini, tapi kalau manakala sudah mutasil, ini pun sebenarnya sudah aslinya si mutasil, tetapi karena dia itu tidak bisa bersambung, akhirnya munfasil ya. Tetapi secara umum, yang namanya Mut mutasil atau sudah mulai berpisah itu sudah berubah namanya. Kalau Hua nanti ketika mutasil dia berubah jadi apa? Hu, ya Hu. Bunyinya Hu, ya. Nggak boleh bunyinya ha atau Hi atau mungkin uh, bisa Hu bisa Hi nanti ya. Ya. Jadi kemungkinan bunyinya Hu atau Hi. Kalau Huma, ya nanti ketika dia mutasil bersambung itu kemungkinannya bunyinya adalah apa? Uh, huma atau Hima. Ya, huma atau hima, itu ini. Jadi perubahannya gitu nanti ya. perubahannya. Kalau hum, ya ketika mutasil sama bunyinya. Ya kalau mutasil tuh berarti di sini ada apa namanya yang bersambung sebelumnya. Ada apa namanya? Ada huruf yang bersambung. Ya ini bisa hum, bisa kemungkinan juga apa him. Nah ini bisa hu bisa hi, bisa huma bisa hima, bisa hum bisa him. Kalau hiya, ketika nanti dia tidak munfasil atau mutasir. Perubahannya jadi apa? Nah, bisa uh, perubahannya jadi ha. Satu ya. Ha saja, ha panjang. Ada alifnya, ha. Gak bisa, hi gak bisa, ha bisanya. Ya, cuma satu macam. Kalau huma, ya perubahannya uh, sama di atas. Huma atau hima. Ini kalau sudah mutasir. Kalau hunna... Ketika dia mutasil, dia berbunyi kemungkinannya hunna atau hinna. Hunna atau hinna. Nah, kalau anta, ketika dia mutasil, apa perubahannya? Ka. Ah. Tidak ki ya. Kalau ki, nanti kalau ki nanti jatuhnya di sini. Cuman ka saja. Tidak bisa ku, tapi ka saja. Ka. Kalau antuma jadinya apa? Kuma. Nah. Kuma. Kuma. Dan tidak bisa kima, enggak bisa. Kima enggak bisa. Biasanya cuma kuma saja, kuma. Ketika dia sudah mutasil bunyinya cuma kuma, ya panjang, kuma, ya. kuma. Kalau antum perubahnya jadi apa? Kum. Kum. Ya, kum. Tidak bisa kim, tidak bisa. Kuma juga tidak bisa kima, tidak. Hanya kuma saja. Kalau antum juga bunyinya cuma kum, tidak bisa kim, tidak bisa. Nah, kalau anti Ketika dia mutasil apa perubahannya bunyinya ki. Ki. Kalau ka nanti tertukar sama anta, ya jadi ki dia. Gak bisa ka. Kalau ka nanti tertukar sama anta. Kalau ku gak bisa. Ya. Kalau anti ki. Kalau anta ka. Ba kalau antuma kuma lagi sama kuma lagi. Kalau antuna kunna. Kunna. Kunna. Tidak bisa kina tidak bisa. Kunna. Kalau anak, apa perubahnya kalau ketika jadi mutasil, yeah, yeah. ya, ya sukun, ya sukun, ya yang bersukun, huruf ya dan dia sukun. Itu, ha -ha. <tuh> kalau nahnu, perubahannya jadi nah panjang, nah ya, nah. tidak bisa ni tidak bisa atau nu tidak bisa, hanya nah, nah gitu. Nah seperti tadi. Ya, iyahu, Iyahuma, Iyahum, Iyaha, Iyahuma, iyahunna Iyaka, Iyakuma, Iyakum, Iyaki, Iyakuma, Iyakuna, Iyaya dan Iyana. Nah ini namanya kebetulan dia memang tidak bisa eh, disambung. Jadi munfasil. Nah berikutnya eh, setelah domir-domir yang mutasil, eh, munfasil ini munfasil, munfasil yang asli ini ya. Munfasil yang asli adalah seperti ini. Kemudian masuk ke do adoma ad irul mutasilah domir domir yang bersambung. Nah, jadi kalau ada munfasil ada mutasil. Nah, nanti sholoh setelah ini kita cukupkan dulu ya, biar apa namanya dipahami di rumah, dihafalkan karena nanti akan e, dipakai terus ini. Terutama yang ini harus paham betul. Ya, paham betul. Kalau masih awal urutan aja dulu urutan. Nanti kalau sudah mahir baru dikoclok gitu ya, loncat loncat. Uh, apa, mengetesnya. Adoma Ad irul mutasila domir-domir yang bersambung itu di sini dicontohkan bila bersambung dengan kata benda al almutasil bil ismi. Ya, ada tiga uh, domir itu ketika bersambung ada tiga keadaan atau tiga macam uh, almutasil bil ismi bil ismi bersambung dengan kata benda. Yang kedua al almutasil bil harfi di sini bersambung dengan kata dengan huruf dan sebenarnya ada satu yakni almutashil bil har bil bersambung dengan kata kerja ya hanya ketika bersambung dengan kata kerja penjelasannya menyusul ya uh, menyusul sekarang uh, di, di apa uh, di sementara ini disampaikan dua dulu eh uh, bersambung dengan kata benda dan bersambung dengan huruf kalau yang bersambung dengan kata benda kita baca bersama-sama ya baituhu baituhuma baituhum baituhu baituhuma baituhum iya itu sambil dipahami itu penjelasan yang sampingnya ya lil muzakkar ghaib nah. nyambung seperti yang tadi kalau lil muzakkar ghaib berarti maksudnya apa untuk pihak ketiga yang orangnya enggak ada laki-laki pihak ketiga laki-laki orangnya tidak ada kan kalau pihak ketiga kan orangnya tidak hadir gitu baik Ambil dipahami apa garis atau keterangan yang di sampingnya itu. Lalu lanjut. Baitu ha, baitu huma, baitu hunna. Baitu ha, baitu huma, Baituka, baitu kuma, Baituka, baitu kuma, Baituki, baitu kuma, baitu Baiti baituna. Baiti baituna Apa artinya Baitun? Rumah nah, Rumah kan? Nah Rumah itu kalau diterapkan pada 14 domir ini Menjadi lengkap lah ya, Kepemilikan Bisa milik dia satu orang laki-laki Bisa milik mereka dua orang laki-laki Sampai bisa mereka Bisa menjadi milik kami Jadi kalau Baituhu apa artinya? Coba diterjemahkan langsung bila di, di apa di apa dipraktekkan bayi tuh iya bayi tuhuma nah, kalau udah dua bukan dia sebenya uh, iya orang bukan mereka. kalau kalian nanti orangnya muhotob <laughs> mereka ya rumah mereka dua orang laki-laki nah, sementara ini di apa dirinci supaya maksudnya supaya betul-betul ini gitu ya betul-betul paham -betul karena anda butuh butuh butuh ini dulu butuh apa namanya pembuktian dari antum uh, ini enggak gitu lancar enggak maksudnya artinya uh, apa sepakat tidak gitu ya kalau misalkan cuman rumahnya rumah mereka nanti takut ada salah paham gitu kan makanya dari awal kita setting uh, apa yang sama dulu kan gitu ya yang sama dulu yang seperti yang anak inginkan dulu lah gitu ya sabar dulu nanti kalau sudah saatnya antum akan lari insyaallah ya, kalau sekarang kita karena masih ber, masih perda, per, perdana jadi ya Mohon maklum dulu ya Coba Baituhum Rumahnya mereka tiga orang 3 orang lebih laki-laki Ya bagus Baituhak Rumah dia Laki-laki hmm? Nah kan beda kan Kalau kalau nah, sudah hiya itu bukan laki-laki Perempuan Ranahnya ranah wanita akwat sini sudah Iya. Hati-hati nanti salah kamar bisa dijerit <laughs> Jadi pak, Baituhak rumah Rumah dia Iya, satu orang. satu orang. Jadi rumahnya satu orang perempuan. Ah gitu ya. Baituhuma. Rumah e, dia. Nah. Perempuan, perempuan mereka, nah. perempuan, dua perempuan, bisa lagi seperti. Enggak, enggak, sekarang yang perempuan. Tadi <tid> <tid> <tid> baituhuma di sini sudah ya perempuan lagi-lagi. Iya. -lagi. <tid> kan sudah urutan. Baituh, <tid> baituhuma, baituh, baituhha, baituhuma. Nah, untuk baituhunna berarti Pak, silakan. ah kan bukan laki-laki kalau huna nah. ya. <laughs> bisa digebukin nanti sama bapaknya <laughs> jadi meru, meru, ha? ini padahal masih urutan loh masih urutan saja ya belum mana kacak-kacak ini ya belum mana pas lo nanti bisa pusing <laughs> urutan saja urutan <laughs> urutan dulu kan gitu ya ini baru satu baru baru rumah bagaimana kalau misalnya uh, toko bagaimana kalau misalnya ini apa tuh namanya uh, Daftar ya gitu ya Bagaimana kalau misalkan mobil atau Bagaimana kalau uh, yang lain ini Ini uh, yang contoh kecil Baitun rumah gitu kan ya Nah tolong ini uh, sambil Di itu berurutan saja dulu ya. Jadi Baitun Huna tadi ulangi pak Rumah mereka Ditaram memakai lati Oh kan masih salah Iya Ditaram Iya Lihat aja di sini dulu ya, ya. ya baituhu ya kan ini baituhu baituhuma baituhum baituhu baituhuma baituhunna ah kan gitu ya ah coba baituka antum rumah kamu heeh ah. lagi iya rumah kamu satu orang laki-laki iya eh uh, karena duduknya ke belakang jadi sini baitukumah <laughs> baitukumah <laughs> Baitu Pak rumah. ini Pak berarti rumah kamu nah, kalau dua orang tuh biasanya udah bukan kamu kalau dua orang itu dalam bahasa Indonesia bukan kamu Karena dua biasanya sudah kalian itu Rumah kalian Rumah kalian Perempuan Masih Kelompok yang ketiga Belum kelompok yang <tuk> empat Jadi ini yang masih laki-laki nih pak Baitukumah, rumah kalian, rumah dua, kalian orang. dua orang laki -laki, gitu. Nah gitu <laughs> <laughs> Tepat pisan sih gitu ya Ya sabar itu uh, Kalau sudah mahfum sih uh, Anak atau kita gak perlu nanya Berapa orang, lalu siapa gitu Enggak ya, karena sudah mahfum Sudah ngerti gitu ya, kuma. ya Yang dihadapi juga uh, Orangnya jelaskan gitu ya Muhammad sama Zaid misalkan gitu ya Gak usah dirinci sampai detail itu Gak perlu tapi ini maksudnya supaya apa? Sekali lagi supaya kita sedang apa? bikin patok-patok dulu kan gitu ya. Bikin fondasi yang dalam supaya nanti ke atasnya kuat kan gitu. Nah baitukum. Rumah mereka. Tuh, nah, salah lagi kan? Rumah rumah uh, bukan rumah mereka. Rumah <laughs> salah juga. Ah nah, iya, rumah kalian. Iya, tiga orang laki-laki atau lebih. Nah, itu Kembali ke belakang, baituki antumahi. Ahsan tah bagus. Baitukuma. Kalian dua Ahsan tah. Baitukunna. Iya, maksud asal. Ah, e baiti rumahku. Iya. Uh, e laki atau perempuan gitu. <laughs> belakangnya Bapak baituna, baituna selanjutnya ya ada baitunah uh -uh, rumah kami rumah kami ya rumah kami bagus oh, asanta <laughs> satu lagi belum ya nah, ini apa namanya kalau diterapkan pada kata baitun ya baitun ini juga sebenarnya belum masuk pada dulu belum ya asalnya adalah baitun asalnya asal dari kata baitun ba kemudian ditambah sama domir ya sama-sama uh, domir ditambah sama dengan domir maka ini uh, hilang tanwinnya ya, contohnya adalah baib tuhu baib gitu ya baib nanti ini ada di pelajaran ke uh, ke ini kelima insyaallah dalam pelajaran lugoh darus lugoh itu masih pelajaran 5 baib tuhu ini ya baik tapi... <tuh> Uh, apa namanya sedikit diambil contoh misalkan kolamun ini kolamun ya nah, coba di tasrif satu persatu dari satu lagi yang terakhir antum uh, diikuti dengan tasrif ini ya seperti bayi tuh ya sekarang diterapkan pada kata kolamun ya. ini uh, penanya ya, pena ya gimana hi satu-satu kola... uh, aja mungu. ya nggak <laughs> apa-apa kolamuhu antum Iya, antum Kola kolam, kolam, muhum Iya, kola muhum Antum Iya, antum Kola hunna ah, Buka Kola muhumna Kola muhumna, iya Tadi antum kola muha ya Berarti ah, kola muhumma Antum, akhir Kola Iya, antum, Pak Kola Iya, antum Kola muhumma Kola Antum, Pak olam habis kolamukuma olam olam ma kolamuk kolamukum iya kolamuk heh terus kolamuki kolamuki iya antum hi kolamuk kolamuk kolamuk kolamuk kolamukuma iya terus aki iya antum kolami terakhir Kolamuna, kolamuna ya, ya. Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuhak, kolamuhuma, kolamuhunda, kolamuka, kolamukuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukunda, kolami, kolamuna. Iya. Eh, uh, tadi sampai mana? Eh, sampai situ ya. Uh. Antum Pak, misalnya ya apa artinya ini kolam ya apa namanya sebuah pena atau pena gitu ya pena kamu satu orang laki-laki bahasa arabnya apa pena penanya kamu satu orang laki-laki ini dikos perkadalah ya biar biar apa siap-siap <laughs> apa penanya kamu satu orang laki-laki Salah <laughs> Gimana? Penanya kamu satu orang laki-laki Bahasa apa? Pena anda Penanya anda Penanya engkau Penanya kamu satu orang laki-laki Bahasa Arabnya apa? <laughs> Kola muka Kola muka Ya <tuh> iya, <San> Kemudian kalau misalnya Penanya dia satu orang laki-laki Bahasa Arabnya Iya bagus Penanya dia satu orang perempuan Bahasa Arabnya Penanya kamu satu orang perempuan Bahasa Arabnya Iya bagus <Sus <Signalf> <Susnah> Pena saya Iya uh, Pena mereka Dua orang perempuan Bahasa Arabnya Penanya mereka dua orang perempuan salah mereka salah juga mereka <laughs> penanya mereka dua orang perempuan ya penanya mereka salah ini ada di sini nih nah. kolam hukumah kemudian penanya kalian berdua perempuan bahasa arabnya penanya kalian berdua dua orang Kola perempuan salah ya kolam mukuma kolam mukuma ya penanya kalian banyak tiga orang perempuan atau lebih Kola iya kolam mukuna bagus penanya kalian tiga orang laki-laki atau lebih Penanya kalian, tiga orang laki-laki atau lebih? Kolam hukum Kolam hukum, bagus Kolam hukum Bapak ya e, Penanya mereka, tiga orang laki-laki atau lebih? Orang hukum ah, Mereka Penanya mereka, tiga orang laki-laki atau lebih? Ada di mana? Orang hukum ah, Mereka Penanya mereka tiga orang laki-laki atau lebih di sini di atas kolamu kolamuhum iya kolamuhum antum ahli penanya kami perempuan banyak Pe salah penanya kami perempuan banyak Ragu-ragu <laughs> Kalau -ragu. kami banyak laki-laki atau perempuan berarti domirnya apa? Dan nahnu kan? Kami eh, banyak laki-laki atau perempuan tiga orang, dua orang atau lebih kan nahnu berarti kolamu kolamuna ya berarti kolamuna. Entuh belakangnya eh, pena saya perempuan satu orang kolami bagus. Ya. Ya ini apa namanya domir-domir yang bersambung manakala bersambung dengan isim dan ini dikiaskan pada semua kata benda yang lainnya dikiaskan pada kata benda yang lainnya. Terakhir ya di sini domir yang bersambung dengan huruf dengan huruf ya. al almuttasil bilharfi. Domir-domir ini bisa nggak bersambung dengan huruf bisa ya bisa. Kalau kalau bersambung dengan huruf berarti terapkan pada yang ini ya. Pada terapkan pada pada yang yang ini semua. Hey, seperti tadi dalam uh, bersambung dengan isim. Kita baca di sini contohnya adalah huruf min. Min bahasa Arabnya adalah, uh, min bahasa Indonesia adalah dari kan. Dari ya. Jadi kalau misalkan disambung sama uh, domir, maka perubahannya kita baca bersama-sama. Minhu, minhuma, minhum. Minhu, minhuma, minhum. Ya, ini berarti untuk mudhakar, untuk laki-laki yang goib. Untuk yang muzakir yang goib. Ini urutan ini ada kelompok ini tiga tiga kata ini kata uh, huruf yang tiga ini minhu, minhum ma minhum ini adalah untuk laki-laki dan goib. Orangnya tidak ada pihak ketiga. Ya. Kemudian minha minhuma minhunna. Minha minhuma minhunna. Itu adalah kelompok untuk yang mu'annas untuk perempuan yang goibah. Ya. Kalau ketika mu'annas perempuan ya tentu goibah gitu ya tidak hadir atau pihak ketiga. Lanjutkan minka minkuma minkum. Minka minkuma minkum. Nah ini juga dijelaskan ini yang untuk laki-laki muhottob yang diajak bicara pihak kedua. Ya. Nanti kita terjemahkan ya. Minki minkuma minkunna Minki minkuma minkunna Iya ini juga untuk mu'anas muhottobah yang diajak bicara pihak kedua dari perempuan. Terakhir, mini mina. Iya. Ini adalah untuk muzakar ataupun mu'anas baik itu mutakalim atau mutakalima. Di sini ada sedikit perubahan kata mini, ya mini. Iya. Ya. Jadi ee, apa namanya anak saya itu bisa dengan ya, ya dengan ya ee, bersukun. Ya, atau juga sebenarnya bisa juga uh, apa namanya pakai nun gitu ya, ni gitu ya, ada ni gitu seperti ini, ni panjang. Ya. Bisa ada ya sekun atau ni panjang. Sehingga di sini ketika min ni kok lain ini perubahannya nunnya kok jadi tasht ada dua ya karena itu adalah penggabungan dari kata min, ya, min uh, huruf maksudnya bukan kata. Huruf min ditambah ni, gitu ya, ni, maka menjadi minni, minni. Ada ada ada idghom diselindung dengan ini disusun idghom digabung menjadi tasdik, jadi bertasdik, jadi double situ hurufnya minni. Adapun minna, min sama na, na jadi minna. Nanya nunnya di di digabung menjadi bertasdik. Minhu artinya darinya satu orang laki-laki. Minhuma dari mereka dua orang laki-laki. Minhum dari mereka tiga orang laki-laki atau lebih ya gitu ya. Kalau minha berarti tadi sami mana minha? Gurutanya uh, tadi sami mana? Bapak ya antum ya? ya. Ah berarti antum minha. Apa artinya? Iya dari, darinya, ya, darinya satu orang perempuan. Minhumak? Darinya mereka dua ha? orang perempuan. Iya darinya mereka darinya. Jadi yani dari mereka Dua orang perempuan ya. Min hunna. mereka tiga orang ya, Dari mereka tiga orang perempuan Atau lebih Tiga orang atau lebih perempuan Minka, berarti? Dari kamu satu orang laki-laki ah, Min, Min kuma Ini masih kelompok laki-laki Min kuma hmm, apa ya? Min kuma jahinya ha. Min kuma orangnya diajak bicara Min kuma ya. Orangnya ada di hadapan kita Mwhotob. Min kuma, Min kuma. Nah. Kalau dua orang itu sudah bukan kal kamu kalian. kalian dari kalian dua dari orang, orang. laki-laki minkum hmm? ya min iya betul minkum dari kalian tiga orang laki atau lebih gitu ya dari kalian tiga orang laki-laki atau lebih berikutnya bapak minki minki ya dari kamu satu orang perempuan minkuma Asanta Minkunna Bapak Minkunna Dari mereka Hmm Ini masih mukhotob ini Masih ranahnya Ranah orang yang diajak bicara Orang pihak kedua Orangnya ada di depan kita nih Kalau pihak kedua itu Orangnya ada di depan kita Kalau Minkunna berarti Dari Ini di sini, Dari, dari kajang, Kalian Tiga orang, orang lebih. Tiga orang laki-laki Tiga orang perempuan atau lebih Ya Hmm dari kalian tiga orang perempuan atau lebih, gitu ya, min kun, na. Dari kalian tiga orang atau lebih perempuan ya. Minni antum, minni dari, dari saya laki atau perempuan satu orang ya. Terakhir minna dari, dari kami perempuan atau banyak perempuan atau laki-laki banyak. Ya, sampai di sini, sholawat ya pembahasan kita untuk mukod dari pelajaran sorof. Dan ini nanti yang anak tulis ini ya tentu akan dihapus ya, oleh karena itu harus dihafal. Bagaimana caranya? Ya bertanya atau mungkin nanti di muraja atau diingat-ingat. Ya asal ditulis ya, ya supaya nanti uh, apa? Ketika nanti anak katakan tadi apa? Ini semua ini uh, apa ya uh, dasar ya, Fondasi dasar untuk memahami sorof. Dan ini harus dihafal, harus menglotok sekali, harus menglotok. Karena masalahnya nanti tidak ketika ketika ada apa namanya bertemu dengan kata kerja atau kata benda itu tidak berurut masalahnya tidak berurut tapi loncat-loncat ya gonta-ganti bagaimana kalau mereka banyak laki-laki mereka banyak perempuan kalau ini apalagi dalam membaca ini apa namanya kitab itu nanti e, tidak berurutan masalahnya jadi harus harus dilatih dari sini supaya tidak kaget gitu kan kalau berurutan sih gampang kan gitu ya yang namanya sedang belajar pasti berurutan. Tapi nanti kan mana tapi kan nanti tempo-tempo e, dilatih dengan e, diacak, diacak. Nah, ini harus hafal nih. Ana betul-betul wanti-wanti sekali sama antum semua yang belajar ini harus hafal sekali. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ya. Sekali lagi supaya kita ingat ya, bisa baca baca bersama-sama. Huwa, <tik> huma, hum Hua huma hum Ia huma hunna Ia huma hunna Anta antuma antum Anta antuma antum Anti antuma antunna Anti antuma antunna Ana nahnu Ana nahnu Baik Mudah-mudahan uh, dari Pembahasan uh, Yang Kodimah ini bisa diambil faedah yang banyak, ya. Dan nanti kalau bertemu pada pertemuan yang mendatang, ya, dipersiapkan tamrinnya, karena di sini ada tamrin, ada latihan, ya. Jadi dipersiapkan nanti di rumah sorif, ini maksudnya di tasrif, yani di rubah, ya, dirubah nanti latihan ya, sambil nanti di murojaah Ini soal-soalnya Daftaruhu artinya buku tulisnya saubuhu bajunya Mirsamuhu, mirsamuhu penggaris, penggarisnya ya, ayah, bukan alat melukis dek. Ya. Kalau mistoroh, mistoroh ya bisa juga pensil. Mirsamuhu, bermakna, ya ini untuk merosem, ya, ini menggambar atau pensilnya nggak apa-apa ya. ya. Alat untuk menulis, ya, ini pensilnya. kitabuhu buku atau kitabnya. Kola muhu Pulpennya atau penanya, anhu darinya, nah, sama dengan minhu, ya. anhu juga artinya dari darinya, fihi di dalamnya, alehi di atasnya, ilehi kepadanya, lahu miliknya, minhu darinya sama ya, bihi dengannya. Nah ini nanti uh, latihan ya supaya Uh, semakin uh, semakin matang gitu ya masalah uh, domir domir domir domir yang bersambung kalau domir domir yang munfasilah gak ada masalah ya pokok atau inti daripada domir munfasilah itu ini sebenarnya domir yang tidak bersambung ini domir yang berpisah ada ini dimana mana nanti ini yang akan banyak dipraktekkan ya adapun tadi yang domir nasbin itu itu uh, apa apa namanya kasuistik lah sifatnya di uh, hanya itu saja yang terjadi pada kata iya tetapi pada umumnya adalah selain munfasilah ini mutasilah. Mutasilah itu di sini, ya di sinilah letak yang dikembangkannya di sini. Manakala bersambung sama kata benda, manakala bersambung sama huruf, dan nanti yang agak rumitnya adalah kesedia bersamung dengan kata kerja. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi apa namanya e, sekedar ini saja, ya artinya sedia payung sebelum hujan lah gitu. Biasa yes, saja, ya. Semua juga yang namanya belajar pasti. Salah pasti banyak ada keliru. Kalau belajar langsung pinter itu aneh justru ya. Uh, justru kita maksudnya kebetulan mungkin. Tapi kalau lagi-lagi salah, lagi-lagi salah, ya itu namanya belajar ya. Uh, harus dialami seperti itu. Uh, iya. Taib itu ya. Uh, sampai di sini, sholat mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh